Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan, fihi Kama yuhibu rabbuna wa yardoh Wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al Fiqhul Muyassar fi Dau'il Kitabi wasunnah pembahasan zakatul fitr Zakat fitrah Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari masalah yang ketiga tentang hikmah diwajibkannya zakat fitrah. Kita masuk pada masalah yang keempat. Al mas'alatu rabi'ah miqdarul wajib wa mimma yakhruj. Ukuran Wajib Zakat fitrah yang harus dikeluarkan Berapa Banyaknya Yang harus dikeluarkan Sebagai zakat fitrah Wa mimma yukhrij Wa mimma yukhrij Dan Apa yang dikeluarkan dari zakat fitrah tersebut al wajib fi zakatil fitr so min ghalib quti ahli al Yang wajib dalam zakat fitrah adalah Satu sa' so dari keumuman makanan pokok penduduk suatu negeri yang wajib dikeluarkan adalah Sebanyak satu so' Min burrin Baik Itu adalah gandum Au syair Atau gandum syair Au tamer Atau kurma yang dikeringkan Au zabib Atau anggur yang dikeringkan atau kismis Atau akit Atau susu yang dikeringkan Atau keju Atau aruz Atau beras Atau zurrah Atau jagung Atau gharizalik Atau yang lainnya Dari makanan-makanan pokok Penduduk suatu negeri yang wajib dikeluarkan adalah satu soal. Lihat bukti dalikah anil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fil ahadis sahihah. Yang demikian karena telah tetap kalau datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Kehadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma al-mutaqaddim seperti hadis Abdullah bin Umar yang sudah berlalu yang sudah kita baca. itu hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dari Ramadan Satu so' tamar atau satu so' gandum bagi Budak hamba sahaya Atau orang yang merdeka Laki atau perempuan Anak kecil atau orang Dewasa dari kalangan kaum muslimin Hadis Abdullah bin Umar Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan muslim Yang wajib dikeluarkan adalah Satu so' Apa itu satu so' Satu so' Adalah Empat mud Atau empat e, Raupan Nah Kalau satu raupan begini namanya satu mud Empat mud Itu namanya Satu so' Inilah yang harus Dikeluarkan dari Zakat Berapa dalam ukuran kilogram? Para ulama berselisih dalam masalah ukuran satu so dalam hitungan kilogram. Ada yang mengatakan 3 kilogram Ada juga yang mengatakan 2,7 Kilogram Lajan ada imah Yang diketawai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz Ketika itu Berfatwa bahwasannya Satu so' Dalam ukuran kilogram adalah Tiga kilogram Demikian pula Syekh Saleh Al-Luhaydan Berpendapat satu so' Itu sama dengan Tiga kilogram Tiga kilogram Adapun Syekh Muhammad bin Salafi min Rahimahullah Menyebutkan bahwasannya satu so' itu 2,2 Atau 2,1 per 8 kilogram Ya seperempat ya 2,1 4 kilogram 2,1 per 4 kilogram 2, atau 2,250 kg alias 2 kg 40 gram ya 2 kilo lebih 40 gram ya 2040 2.040 gram 200 eh 2.000 250 dua ratus lima kilogram gram dua koma dua lima kilogram sama dengan 2.000 250 nah, gram Al-Muhim Ada perselisihan tentang jumlah dalam kilogram Bahkan ada yang mengatakan 2 kilo setengah Adapun pemerintah kita menentukan berapa kurang lebih 2,7 kilogram. Pemerintah melalui Departemen Agama menentukan atau menetapkan 2,7 kilogram. <tuh> kemudian dalam peraturan Menteri Agama berbeda lagi 2,5 kilogram demikian pula perbedaan terjadi di Majelis Ulama Indonesia mereka menetapkan atau menghimbau untuk mengeluarkan zakat tiga kilogram dari perselisihan yang ada maka yang lebih berhati-hati dan khurujan anil khilaf keluar dari perselisihan maka lebih baiknya berapa? Ya, ayo, supaya keluar dari perselisihan. Nah, mencakup semua pendapat ya, berarti tiga kilogram. Jadi kalau tiga kilogram aman, mencakup semua semua pendapat. Nah, kalau kita ngambil yang 2,7 koma ya, nah maka pendapat yang mengatakan tiga kilo itu kurang. Ya. Atau kita ngambil yang 2,5 oh, Ini kan Dari Menteri Agama misalkan <tuh> Atau dari Depak 2,5 Nanti mereka yang Berpendapat 3 kilogram Seperti MUI Mengatakan itu kurang Khurujan Anakhilaf Keluar dari perselisihan Ambil yang 3 kilogram Nah Untuk mencakup semuanya Dan tidak ada ruginya Ya, tidak ada ruginya ketika kita mengeluarkan jumlah 3 kilogram. <tuh> Lagi pula tanggung 2,7. Ya, nah. ngukurnya gimana? Nah, <tuh> <tuh> maka keluarkan 3 kilogram dalam rangka kehati-hatian dan khuruj anil khilaf keluar dari khilaf perselisihan. Ini Quran zakat fitrah baik dalam bentuk gandum ataupun kurma kering, kismis atau beras ya, atau zurrah, jagung atau yang lainnya. Dari jenis-jenis makanan pokok penduduk suatu negeri Kemudian pembahasan yang kedua dari masalah yang keempat ini, wajjuzu antu'atul jamaatu zakat fitriha li syaksin wahidin boleh. sekelompok orang mengeluarkan zakat fitrahnya untuk satu orang. Sekelompok orang, misalkan dalam satu keluarga sepuluh orang, tiga puluh kilo diberikan ke satu orang miskin. boleh. wa an al-wahidu zakata hu jama'ah dan sebaliknya boleh satu orang yang membayar zakat fitrah diberikan kepada beberapa orang miskin satu orang misalkan tiga kilogram dia berikan kepada tiga orang miskin yang ini sekilo yang ini sekilo yang ini sekilo jadi boleh boleh jamaah ngasih ke satu orang, eh? dan boleh satu zakat fitro dibagikan ke beberapa orang miskin. <tuh> Kemudian, walajudzīu khroju kīmatittu'ām dan tidak boleh mengeluarkan zakat fitro dalam bentuk Nilai makanan tersebut Dalam bentuk uang Atau yang semakna dengannya Yang senilai dengan harga makanan tersebut Harga 3 kg beras misalkan Ini tidak boleh Bahkan tidak sah zakat fitrohnya bila dibayar dengan bentuk uang atau dalam bentuk perak atau dalam bentuk emas ya, atau dalam bentuk barang berharga selain makanan maka tidak diperbolehkan bahkan tidak sah zakat fitrahnya Mengapa? Li an nazalika hilafumaa marobihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang demikian itu menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan Waliannahu mukhalifun li'amali sahabah dan juga yang dibikin itu Menyelisihi amalan para sahabat para sahabat mengeluarkan makanan bukan mengeluarkan uang Fa qad kan yukhrijunaha sa'an dahulu para sahabat mengeluarkan satu sa' dari makanan bukan mengeluarkan umlah naqdiyyah uang emas atau perak dan pada zaman itu sudah ada dirham dinar uang perak uang apa ini emas ya perak emas yang bisa digunakan untuk uh, alat membayar barang-barang ya, berharga pada zaman dulu ada dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya tidak mengeluarkan zakat fitro dengan bentuk ini ini menunjukkan bahwa zakat fitro itu khusus dikeluarkan dalam bentuk makanan bukan dalam bentuk uang atau yang semakna dengannya wali anna zakat al ibadah mafruudah min jinsin mu'ayyan wahuwa ta'am karena zakat al adalah ibadah yang wajib dari jenis yang tertentu yaitu makanan ibadah yang <coughs> wajib dari jenis tertentu yaitu makanan itu mengeluarkan makanan sebagai zakat fitrah fala yujzi'u ikhrajuha min ghairil jinsil muayyan maka tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dari selain jenis yang tertentu tersebut selain dari jenis makanan Maka keliru mereka yang mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang Apapun alasannya Oh miskin ini lebih butuh kepada uang eh, Daripada beras misalkan Ini akal-akalan Dan agama bukan dibangun di atas akal-akalan tetapi dibangun di atas adillah dalil ya. pada zaman dulu apa mereka enggak lebih butuh dengan dirham atau dinar ya. butuh dirham dinar dan yang lainnya dari jenis-jenis harta ya. tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya wajibkan zakat fitro dalam bentuk makanan dan beliau pun hanya mengeluarkan zakat fitro dalam bentuk makanan demikian pula para sahabat dan ibadah itu tauqifiyah berhenti di atas dalil bukan di atas akal-akalan maka tidak sah mereka yang mengeluarkan zakat fitro dalam bentuk uang <tuh> nah terus bagaimana jika na'an panitia zakat fitrah datang orang awam atau yang lain, ya dengan membawa uang ya, karena keawamannya, karena kebiasaannya, nah, maka <tuh> diberitahu. Nah, sekaligus berdakwah, ya, para petugas zakat sekaligus mendawahkan ilmu, menyampaikan ilmu, <tuh> bahwasannya zakat fitrah itu harus dengan uang atau makanan. Maka silahkan e, dibelikan makanan terlebih dahulu, ya, dibelikan beras terlebih dahulu, atau kami yang membelikan beras nah, sebagai wakil. Ya, akan dia sibuk, aduh, afwan nggak bisa beli ini. Ya. Maka panitia mewakili orang yang hendak mengeluarkan zakat tersebut dengan membelikan beras terlebih dahulu. Nah, untuknya untuk dijadikan sebagai zakat fitrah. Nah. <tuh> Al-muhim tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk qimatut ta'am. Dalam bentuk nilai makanan. Seperti uang atau yang semisalnya. Saib selesai dari masalah yang keempat dari pembahasan zakatul fitrah Tersisa satu masalah lagi Masalah yang kelima Tentang waktu wujubiha wa ikhrajuha Waktu wajibnya ya, Kapan jatuh wajibnya nah, Untuk mengeluarkan zakat fitrah Ya Nah, dan kapan waktu mengeluarkannya? InsyaAllah masalah yang kelima ini kita baca pada pertemuan yang akan datang Bi Biiznillahi ta'ala Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta wa astagfiruka wa atubu ilaik Walhamdulillahi rabbil alamin